السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى اله Kita ucapkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa kita bisa bertemu di hari yang baik ini ya. Dan kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa dalam survei kebahagiaan Atau survei ketenteraman Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang Dianggap jiwanya masih paling tenang Ya Bangsa Amerika yang secara materi jauh lebih baik daripada kita secara duniawi Dianggap dalam survei tersebut tingkat ketenangan atau tingkat kebahagiaannya itu jauh lebih rendah daripada bangsa Indonesia Kalau kita lihat faktanya bahwa satu dari tiga pernikahan itu berakhir dengan perceraian Kalau 9 dari 12 anak yang lahir itu lahir tanpa ayah di Amerika Maka kita bisa paham Walaupun secara duniawi secara material mereka jauh lebih lengkap dari kita Kita bisa paham bahwa mereka tidak bahagia ya. Nah semua permasalahan yang sekarang terjadi di dunia ini Saya sudah pernah sampaikan mungkin dulu ya Adanya ya Satanic agenda Of controlling global minds Global money Dan global military Kalau bahasa Ibn Khaldun Jangan pernah serahkan Dua hal kepada orang asing Yaitu uang Dan Senjatamu Money And military Jangan pernah diserahkan kepada orang asing. Ya. Asing lebih besar kepada kalau saya adalah yang terkait dengan mind. Ya. Asing itu adalah yang pikirannya, filosofinya, prinsip-prinsipnya berbeda atau asing dari prinsip-prinsip dan pemikiran kita. Ya kita tahu bersama bahwa. Wasul fikri itu Sesuatu yang Berjalan terus menerus dan tidak akan Pernah berhenti ya. Penetrasi ke dalam pikiran kita Cara berpikir kita Yang ujung-ujungnya adalah Bukan hanya membuat kita tambah Miskin tetapi berbuat kita Tambah tidak bahagia ya. Makanya walaupun surveinya Bagus tapi kita lihat di Indonesia Juga mulai banyak kerusuhan Ya Banyak orang yang berbuat hal-hal yang sifatnya vulgar dan sebagainya ya. Ini yang selalu menjadi pergulatan hidup kita Sehingga saya mengatakan bahwa sebelum masuk ke uang, sebelum masuk ke tentara, bereskan dulu jiwa-jiwanya Presiden mengatakan revolusi mental Ya saya ya mental adalah salah satu yang harus dibereskan. Tetapi yang paling penting bukan mentalnya, mental itu terkait dengan pikirannya. Ya. Yang paling penting sebetulnya adalah konsep tentang kehidupan itu sendiri apa. Ya. Jadi konsep seseorang tentang kehidupan itu menentukan cara berpikirnya, menentukan mentalitasnya. Dari mentalitasnya akan menentukan apa tindakan-tindakannya. Jadi iman itu Kalau saya simpel aja, isinya cuma iman itu dua dua hal, ya dalam konteks uh, psikologis. Pertama, konsep iman itu sendiri beres nggak di dalam kepala kita? Ya. Iman itu tidak selalu bagus, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ada kata-kata yang mengatakan bihsana na hukum iman hukum kalau nggak salah seperti itulah, kira-kira ya. Sangat buruk apa yang diperintahkan oleh iman kalian itu Berarti iman itu ada iman yang buruk Bahasa simpelnya iman itu adalah kepercayaan ya. Tapi kalau Quran menyatakan amanu, Yang dimaksud itu tentunya adalah iman Islam ya. Jadi iman Dua konteksnya Pertama isinya atau konsep yang ada di dalam iman itu Apa yang anda percayai Kedua adalah intensitasnya Seberapa jauh anda mempercayai Atau meyakini Yang menjadi keimanan anda itu Nah kalau secara ilmu psikologis Atau secara simple saja Kemana mata memandang disitu anda menuju Jadi kalau mohon maaf ya dalam beberapa hal bangsa Indonesia ini bagus tetapi dalam beberapa hal bangsa Indonesia ini masih ketinggalan ya kemana bangsa Indonesia ini menuju menunjukkan iman bangsa Indonesia ini ada di mana jadi kalau sekarang kita misalnya belum puas Menyatakan bangsa Indonesia ini Hidupnya masih belum benar Maka iman bangsa Indonesia Secara kolektif belum benar As simple as that Kalau ada diantara kita merasa Hidup kita belum Sepenuhnya maksimal Belum sepenuhnya benar Kemungkinan iman kita Juga belum maksimal Iman kita harus terus Diperbaiki Nah Dalam buku saya Celestial Management Simple saja kembali kita ulang Kalau sudah pernah dengar Hidup itu cuma tiga kok Dunia ini cuma tiga Lapangan buat tiga hal Pertama hidup itu Adalah jinna. wal insa illa liya'budun. Hidup itu cuma untuk ibadah. Enggak ada yang lain. Itu kata Allah SWT ya. Di surat surat apa itu? Az-Zariyat, ya. Ya. Surat Az-Zariyat. Ku ciptakan cuma untuk beribadah, enggak ada yang lain. Ya. Nah, cuman tentunya kita sama-sama sepakat dulu ibadah itu bukan hanya di sajadah, ibadah itu di meja tosia, ibadah itu di meja kerja, ibadah itu di perjalanan pulang menuju rumah, ya. sehingga kalau ibadahnya sudah kepada Allah, ya ibadahnya kepada Allah maka unsur keduanya Hidup itu adalah pemakmuran ya. Well Maka unsur keduanya Harus sesuai dengan Yang pertama Itu adalah ibadah Sesuai dengan keimanan Yang dituntut oleh Keimanan Islam Nah ketiga Tentunya adalah Ini sesuatu yang gak disukai Hidup ini emang tempat berperang Dalam beberapa hal Ya Ada perang keluar, ada perang ke dalam. Rasul sudah menunjukkan inti peperangan itu inti jihad, inti kot, kot, apa ya? kotli ya, kotli ya, apa bacanya itu. Ya. Baik pertempuran secara spiritual maupun secara fisikal, kedua-duanya yang paling menantang itu adalah ke dalam, bukan keluar. Ya. Untuk memperbaiki. Konsep-konsep yang ada di dalam kepala kita Sehingga yang Keluar dalam perbuatan kita Memang sesuai yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita sudah membahas juga tentang Secara garis besar bahwa Kalau bicara tadi penetrasi Dari sisi pikiran, dari sisi senjata Militeri dan dari segi uh, Money Maka alat yang dipakai untuk penetrasi ini adalah global banking system ya. Sistem perbankan internasional inilah salah satu alat untuk menguasai dunia ya. Dan sampai saat ini kita tidak mampu menghadapinya ya. Buktinya apa? Ya sistem yang berlaku yang dominan masih yang ini Ini realitas ya. Kita sudah membahas tentang Salah satu unsurnya adalah bunga Ini unsur yang Jahat Tapi tidak bisa kita tinggalkan Dalam konteks masyarakat kita hari ini Hanya orang-orang dengan kondisi tertentu sajalah Yang sanggup meninggalkannya Karena secara umum Umat islam Belum memahami atau belum mau Membenarkan konsep di kepalanya Tentang apa itu uang ya. Nah saudara-saudara sekalian Di dalam surat uh, Al-Hasr Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kaila yakuna dulatan baina al-akniya'i minkum kaila ini saya coba terjemahkan kai itu adalah kira-kira di sini diartikan agar ya lah itu suatu negasi tidaklah atau bukan yakuna ya iaknya di sini menunjukkan fiil muborik kira-kira ditambah jamak di sini menjadi agar tidaklah mereka ya ininya nih yang menentukan merekanya ini untuk pihak ketiga dia dia dikasih una dikasih jama menjadi mereka mereka adalah dulatan ini selalu diterjemahkan sebagai berputar ya tapi sebetulnya ini adalah ciri kata benda atau isim adanya tanwin agar tidaklah mereka perputaran sebetulnya ini ya agar tidaklah terjadi perputaran ya mereka ini di sini adalah harta ya kekayaan ya atau mau lebih gampang kita bilang ajalah agar tidaklah berputar harta-harta itu baina diantara al-aghniyai ya al-aghnia ini dari goniu nih sebetulnya akar katanya goniu ya goniu ya Agar harta itu jangan berputar di antara orang-orang kaya di antara minkum di antara kalian Ini penting ya Harta itu jangan berputar di segolongan orang tertentu saja Kenapa penting? Kita ambil contoh yang simple saja ya Kalau kita punya uang dolar ribu dolar atau 5.000 dolar yang nilainya kalau kursnya 10.000 adalah kalau 1.000 itu 10 juta. Kira-kira kita buka rekening di Singapura enggak, Pak? Rasanya sih enggak, ya. Karena pergi ke Singapurnya aja pesawatnya sudah seribu Uh, sudah seribu dolar, tapi kalau uang kita satu miliar dolar, kira-kira buka rekening nggak kita di Singapura? Ya. Saya berani jamin, iya, bukan saja agak mungkin, tetapi hampir pasti. Ya, orang yang foreign exchange-nya Atau falasnya itu besar Dia tidak lagi Mau menaruh resikonya Di satu keranjang telur Yang kecil Termasuk dia tidak mau taruh resikonya Hanya di satu negara saja ya, Dia akan buka rekening Di Australia Dia buka rekening di Singapura ya, Supaya ada apa-apa Kerusuhan lari ke Singapura Lari ke Australia apa yang saya mau katakan begitu porsi harta itu sudah terkumpul di sedikit tangan maka harta itu bukan harta Indonesia lagi ya. karena dia pindah dengan cepat ya. ada kerusuhan politik sedikit hilang lari keluar apalagi polisi sistem keuangan Indonesia yang terlalu terbuka Ini contoh ya, ayat tadi mengatakan jangan harta itu hanya di tangan 2 3 orang, 5 orang, 10 orang. Ya. Kalau 2 3 orangnya seperti eh, apa? Seperti Khalifah Abu Bakar sih ada masalah. Ya. Tapi zaman sekarang terkumpulnya di mana? Mohon maaf. Di minoritas. Ya. Apakah itu minoritas agama ataukah itu minoritas seras? Ataukah itu minoritas ideologi Harta itu terkumpul di mereka Sekarang ya. Sehingga mereka merasa Atau jangan mereka lah Uang Indonesia itu tidak merasa Berkepentingan terhadap rakyat Indonesia Uangnya Indonesia Tidak berkepentingan kepada rakyat Indonesia ya. Karena bersekumpulnya uang Bukan di orang-orang Yang prinsip-prinsipnya Pandangannya kepentingannya sama dengan mayoritas bangsa. Saya lihat di Kompas minggu lalu, nah ini dahsyat sekali sebetulnya ya. Hasil survei World Bank, Indonesia termasuk negara dengan tingkat gap sosial gap tertinggi. Dikatakan di situ 1% masyarakat Indonesia menguasai 50% daripada kekayaan nasional. Satu persen menguasai Lima puluh persen kekayaan nasional ya. Jadi lima puluh persennya Kira-kira kasar dibagi Di antara 99 persen rakyat Nah kembali lagi ke prinsip tadi Jangan berputar di antara Orang-orang tertentu saja Kira-kira yang satu persen ini uangnya dimana Uangnya pindah-pindah, loncat-loncat Kadang-kadang di Jakarta Kadang-kadang di London Itu bukan uang Indonesia Itu uang orang-orang yang mengaku Menjadi warga negara Indonesia Tapi ideologinya, kepentingannya Belum sama dengan Indonesia Teman saya suka bercanda Cuma dua kemungkinannya, asing atau aseng ya. Saya nggak bicara asing atau asing Dalam konteks ras ya. Saya bicara tentang iman kiram hati cara berpikir mereka yang berbeda dengan kita nah bicara tentang fractionary requirement ya, atau giro wajib minimum itulah alat ya, selain bunga ya, ini yang nomor dua ini inilah alat untuk menciptakan kesenjangan yang luar biasa Kenapa demikian? Kita sama-sama sudah tahu. Ini satu kiai juga ini, kiai ini aja mendukung di sistem keuangan Islam nih. Jadi kalau ada kiai dari langitan nggak mendukung misalnya? Saya mempertanyakan, misalnya. Nah. Salah satu alat untuk menciptakan gap tadi supaya uang itu hanya berputar di antara orang kaya saja adalah yang di sistem perbankan disebut sebagai fractional reserve banking. Ya, mungkin sebagian udah pernah ngobrol di sini udah tahulah maksudnya lah, udah simpel itu, ya. Pokoknya bank komersil atau bank eh, milik private, bukan milik negara, Mempunyai hak untuk mencetak Uang giral Berkali-kali Lipat daripada Deposit yang Diterimanya Ini Banks create money supply Gak semua mengerti Gak semua paham Tapi inilah yang terjadi Di seluruh dunia Sekarang ini mana bank Kalau terima 1 juta rupiah Dia bisa kasih kredit Kalau di Indonesia sekarang misalnya 10% 10 kali lipat Terima 1, 1 juta rupiah cash Yang dicetak bank Indonesia itu Kita setor Habis itu dia bisa kasih kredit Kira-kira 10 juta rupiah nggak masuk akal Tapi ini realitasnya Pertanyaannya kenapa demikian bisa begitu karena uangnya sendiri adalah uang maya, ya. uang kertas bisa dicetak semau-maunya, uang giral bisa diinput semau-maunya juga karena itu cuma catatan di komputer bukan uang real. Ya. Nah inilah ayat alat untuk menciptakan gap di dalam satu masyarakat. Dan kita harus sadar dari zaman budak gigit besi sampai kapanpun, intinya realitasnya dunia ini tempat berperang. Satu kelompok berusaha menguasai kelompok yang lain. Suatu bangsa mencoba menjajah bangsa yang lain. Nah, sistem keuangan adalah sistem penjajahan yang dengan mudah, Bisa menguasai bangsa lain, kelompok lain karena tidak terasa dan tidak ketahuan. Sebagian besar nggak tahu kan Pak, bahwa bank bisa mengeluarkan kredit 10 juta atau bahkan 20 juta, tergantung regulasi yang ada, untuk setiap satu juta yang diterimanya, kan nggak tahu. Masyarakat kita yang di luar sana ada yang tahu. Nah. Pada saat bank bisa melakukan hal seperti itu, tetapi uang itu hanya diberikan kepada orang-orang itu itu itu saja. Ya sudah pasti yang itu itu itu itu saja makin kaya dan yang sebagian besar akan secara relatif akan makin miskin. Nah, saya ketua asosiasi bank syariah di Indonesia masih sekarang ketua dewan kehormatan. Saya bukan orang yang puas dengan bank syariah Tapi dengan segala kekurangannya Saya tetap berkata Marilah dukung Sistem keuangan Islam Yang tidak sempurna itu pada saat ini Karena orang-orangnya tidak sempurna Bukan sistemnya yang tidak sempurna Bukan prinsip-prinsipnya Supaya kita ada waktu buat tanya jawab Ya saya tutup saja dulu Orang ini namanya Steve Henkey ya. Profesor yang terkenal di John Hopkins Pada saat krisis 98 Presiden Soeharto mengundang dia ke Indonesia Untuk menerapkan currency board system Tetapi nggak sempet karena menteri-menterinya udah membalai semua ya. Pada saat itu Soeharto akan melakukan tindakan yang benar sebetulnya Setelah dia melakukan begitu banyak kesalahan dengan mengundang Steve Hanky ini tapi nggak sempat dijalankan karena menterinya sudah pada Balelo ya. dalam satu email kepada saya di tahun 2009 dia mengatakan I am thinking that maybe one way to get rid of Fiat money berangkali satu cara untuk melepaskan diri daripada uang Fiat uang kepercayaan ya uang palsu ya yang di kantong-kantong kita itu ya Yang berharga karena ada cap di sini Bank Indonesia, ya, sebetulnya nggak ada harganya ini kertas. Ya. Cara untuk melepaskan diri dari fiat money caranya mungkin salah satunya adalah untuk mulai to start via Islamic Banking. Demikian dulu. Uh, siapa yang membawakan acara kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan saja. Ya. Bagi yang kurang paham Gak apa-apa pelajari aja lagi nanti Cari aja di mana Di satanic finance Cari di mana di google Pasti ada itu orang yang ngasih materi Gratis dan sebagainya ya, Yang bisa di print dan sebagainya Kalau nggak sempet juga ya Minimal percaya dulu lah Kadang-kadang taklit itu Bagus juga ya, Dalam situasi tertentu Oke siapa MC nya Kalau ada pertanyaan atau komentar Yes, ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maik kan kali kasih beliau ada mic lagi ya? Nah, ada Ya Ya gimana, Oke okay, ya topik kita hari ini tentang fractional reserve banking ya Tentang giro wajib minimum ya. Itu dipahami dulu enggak mas? Dari perbankan enggak? Enggak Dari mebank Anda sadar enggak bahwa bank Anda itu melipat gandakan uang? Ini syariah ya Anda sadar Dulu pernah di bank juga dong selain syariah Pernah di konvensional kan Pernah sadar nggak bahwa bank itu Sebetulnya melipat gandakan uang Bahwa yang melipat gandakan uang itu Bukan bank Indonesia tetapi bank komersial Gak, gak, gak sadar kan mas Nanti cari data lagi ya Tentang fractional reserve banking ya Karena waktu saya bicara di LPPI dulu, saya bicara disitu ada Agus Marto Wardoyo belum jadi Menteri, eh, moderatornya salah satu gubernur Bank Indonesia, mantan. Ya, yang orang Rote itu namanya sangat baik-baik lupa. Sih. Lah. Itu bangkir-bangkir, 95% bangkir itu tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan dalam konteks yang saya bicara ini. Ya, 95% bankir tidak paham apa yang sedang dia lakukan. Ya. apalagi rakyat. Ya. Jadi, eh, ceritanya simpel aja kita kembali ke fractional reserve banking. Rumusnya simpel aja. Sekarang giro wajib minimum berapa di Indonesia? 5%. Ya, taruhlah 5% ya. Kalau giro wajib minimum itu 5%, berarti bank komersil bisa melipatgandakan uang maksimal 100% dibagi 5% teman 20 kali lipat. Ya. Bingung kan Mas ya? Ini bangkir loh yang bingung loh. Ya. coba bayangkan rakyat Coba bayangkan ekonom-ekonom itu yang ngomong nggak keruk keruan kemana, ngambil contoh Amerika, ngambil contoh Inggris nggak sama, kondisinya nggak sama. Ya. ya, kita ambil contoh aja simple ya, mas ya. Ini giro wajib minimum 5% persen. Secara teori. Kalau GWM itu 5% Maka bank bisa melipat gandakan uang 100% dibagi 5% Sama dengan 20 kali lipat Artinya Untuk secara teoritis Belum tentu maksimal juga ya Untuk setiap 1 rupiah yang diterimanya Bank bisa memberikan kredit maksimal 20 rupiah kenapa demikian saya kasih contoh yang simple saja ya. nasabah A menyetor 1 juta ya. kalau GWM nya 5% berarti bank bisa kasih kredit berapa secara pandangan umum Secara pandangan umum dulu ya Jangan secara pandangan rahasia ya Secara umum kalau 5% itu Menjadi cadangan bank Maka yang bisa diberikan dari 1 juta itu Dalam bentuk kredit Kepada B Atau B, 2 B1, B2 dan sebagainya Adalah 950.000 ribu Betul ya mas ya Mas siapa yang bangkit tadi Ya Wiran Mas Wiran ya Karena 50 ribunya harus jadi reserve kan? GWM yeah. Nah Kejadiannya adalah Waktu bank Memberikan yang 950.000 ribu ini Kepada B Yang diberikan itu apa? Yang diberikan itu Mas, nih bawa pulang nih uangnya nih satu karung Rp950.000 atau satu gepok kira-kira demikian nggak ada nggak yang pernah ngambil kredit di bank pernah dikasih duit nggak nggak pernah <gak> nggak mungkin ya kalau ke BMT mungkin kali ya Baitul kalau ke bank nggak mungkin apa yang dikasih? Yang dikasih nih buku tabungan, di sini udah ada catatannya di rekeningnya, saudara, penerima kredit, debitur, udah bertambah uang 950.000 ratus ya ribu, betul nggak? Ya. Nggak pernah kan terima cash, ya? ya jadi pertama kita lihat lagi di sini ya, si B ini yang yang debitur, yang yang peminjam. Disuruh buka rekening Kemudian uang 950 ribu Dicatatkan atas rekening dia Nah pada saat bank Masirannya Pada saat bank memberikan 950 ribu Kepada si B Aset bank jadi berapa? aset bank yang tadinya misalnya kita anggap saja cuma satu juta ini cuma satu deposit deposan cuma satu orang yang nyimpan berubah menjadi 1 juta plus 950 ribu menjadi 1 juta 950 ribu karena yang satu juta ini kan di rekening A deposit ya kemudian dibuka catatan baru di rekening B 950 ribu deposit juga Maka deposit bank langsung jadi Rp1.950.000 Pada saat itu juga ya. Jadi kalau tadinya Giro wajib minimumnya 5% Kali satu juta, Begitu dia bank kasih kredit Giro wajib Minimumnya adalah 5% dari Rp1.950.000 Ya Nah, ini dalam dalam sehari ada dalam periode tertentu terjadi berkali-kali. Banyak orang terima kredit segala macam, "Bang, tinggal nyatet aja. Kita kasih kredit ke sini. Rasionya masih cukup enggak nih?" Rasio, bukan uangnya masih cukup. Karena uangnya nggak ada. Ya. Rasionya masih cukup nggak? DWM kita ngelanggar enggak nih? Bukan uangnya ngelanggar apa enggak Uangnya bisa diberikan apa enggak Uangnya memang enggak ada ya. Ini dahsyat ini sulap ini ya. Cuman kalau 95% Bangkir enggak ngerti Apalagi rakyat ya. Orang DPR saya enggak tahu Dia ngerti apa enggak yang dia, dia, dia, Di komisi 11 itu Mestinya sih ngerti ya Tapi mungkin enggak bisa keluar dari sistem Ini yang terjadi. Ini namanya sulap. Masalahnya, sekali lagi, yang jadi B ini ya, si B ini ya. Sekali lagi, Pak ya, yang B ini atau B1 atau B2 atau B 200.000 ya yang jadi debitur tadi itu itu juga orangnya. Kenapa? Karena dia sudah punya kekayaan duluan Dia sudah punya kolateral Apa sih tugasnya bank? Tugasnya bank memberikan kredit kepada orang yang nggak membutuhkan Mohon maaf, maaf nih ya Mas Suran ya Dari Mibeng Syariah ya Salam Madirutnya siapa sekarang? Orang Indonesia Orang Malaysia siapa sih? tugas Bang memberikan kredit kepada orang yang nggak membutuhkan ya. kalau anda butuh uang ya dalam pengertian anda hidupnya susah nggak punya sesuatu yang dijaminkan betul-betul butuhlah -betul dijamin Bang nggak akan ngasih gitu aja sih <tuh> <tuh> nah. ini maaf ini bukan provokasi ya tapi ini realitas waktu 98 krisis. Itu kemalangan atau keuntungan? Atau ke keberuntungan? Yang kan krisis kan? Ya. Banyak orang di-lay off, dipecat, ya. Gak ada kerjaan, itu kemalangan atau keberuntungan? Kemalangan bagi mayoritas, keberuntungan bagi orang-orang tertentu, ya. Yang sekarang ada di Singapura ya. dan harta Indonesia ada di situ. Jadi bagaimana kita mau mengatakan kesetaraan reformasi setiap warga negara adalah sama? Kalau startnya juga nggak sama, ya. mulainya udah nggak sama, dia udah ngerampok duluan, kita dirampok gitu. habis itu dia balik lagi, uangnya masuk sedikit-sedikit, dia mulai ikut politik, dia mulai ikut jadi pengusaha, jadi apa? Jadi partai politik dia ikut menjadi pemerintah, bukan secara individu nih ya, secara kolektif nih. Ya. maaf saya tidak memusuhi Ahok karena Ahok bolehlah, ya. Tetapi secara kolektif kita harus sadar modal dia nggak sama dengan modal kita, startnya beda. Waktu zaman Belanda, ya. Ada golongan Eropa, Privilegenya beda. Ada Timur Asing, Privilegenya nomor dua, termasuk orang e, Asia Timur lainnya, ya Chinese, Indonesia, Arab dan sebagainya. Baru pribumi. Ya. Pribumi pun terbagi lagi sekelompok priai, antenar yang dipakai juga sebagai alat pengisah, ya dan rasa rakyat banyak. Kemudian di ketimpangan itu dibikin tambah besar lagi waktu krisis 98. Ketimpangan tersebut disebabkan lagi oleh penerima sumbangan besar dari Freeport. Di zaman Soeharto itu tokohnya sekarang jadi tokoh yang terhormat sekali. Kemarin saya baru baca di koran menjadi salah satu apa tokohlah Pfizer di suatu grup besarlah. Kalau usah sebut nama nggak enak seorang orangnya kenal soalnya. Ya. Tapi kita tahu benar bahwa nah. begitu banyaknya harta bangsa ini yang berada di tangan dia dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Jadi setia Novanto nggak ada apa-apanya dibandingkan dia gitu aja. Ya. Jadi gitu mas, ya. itu kejahatan terbesarnya bank adalah mencipt money creation. Bank komersil ya Bukan bank Indonesia Kalau bank Indonesia itu milik Indonesia Tapi kalau bank komersil Apakah itu asing Apakah itu asing? Apakah itu milik pribadi Faktanya sekarang 60% Sudah dimiliki asing atau aseng. ya Bank di Indonesia bukan milik Melayu 60% nya adalah Sudah menjadi milik asing Nah Ibnu Khaldun mengatakan tadi kan Jangan kasih uang Jangan kasih pedang Celaka kamu Sekali lagi Kembalikan lagi Semua itu berangkat dari Keimanan kita yang lemah Nah dikaitkan dengan Pertanyaan Anda Mas wirat Soal fiat money Tentang uang Fiat money yang memungkinkan sistem ini jalan ya. Jadi kalau Uang itu real Apakah uang itu dinar Apakah uang itu dirham Apakah uang itu beras Apakah uang itu jagung Apakah kombinasi daripada benda-benda real Maka sistem yang jahat ini enggak bisa jalan Kemudian Nana menyinggung juga tentang Syariah Ya Saya katakan lagi Sepemahaman saya Bank syariah di Indonesia, di Malaysia, di Arab, dimanapun Belum berhasil menghilangkan kezoliman sistem perbankan Karena mebank syariah Bank syariah baru mampu menghilangkan satu kezoliman Ya, tadi saya gambarkan yaitu kesoliman bunga ya, interest ya. Itu saja ya. Financial interest ya. Baru itu yang dihilangkan oleh bank syariah. Yang dua lagi yang namanya fractionalism requirement dan fiat money berada di luar kemampuan bank syariah ya. artinya bank syariah perlu didukung gak? bank syariah perlu didukung karena dia berhasil mengurangi kezoliman sistem yang ada bukan karena dia udah benar Masalah benar tidaknya itu bukan hak saya untuk ngomong. Yang berhak ngomong itu Dewan Syariah Nasional, ya. Dan dia Dewan Syariah Nasional berpendapat dan itu ulama seperti itu, bank syariah itu sudah benar untuk kondisi hari ini. Ya. Untuk kondisi hari ini kemampuan seperti itu bank syariah itu sudah benar. Dengan berjalannya waktu 10 tahun lagi mungkin udah nggak benar lagi. Ya. Karena tuntutannya sudah berubah. 10 tahun lagi mungkin yang diharamkan oleh Dewan Syariah Nasional itu bukan bank, bukan bunga. Yang diharamkan adalah uang kertas. Kita nggak tahu. Ya. Karena ini namanya muamalah, bukan ibadah, ibadah mahdoh Selalu berkembang. beberapa tahun yang lalu saya ngomong kepada Ketua Majelis Ulama yang sekarang ke Ma'ruf Amin Prois Am Shuri Ahen Ulama soal uang kertas soal uang fiat itu beliau masih mengatakan jangan deh, jangan dulu deh rakyat gak ngerti katanya pelan-pelan katanya pelan-pelan ya jadi kalau sekarang di kantong kita masih ada uang kertas itu bukan berarti itu halal ya itu namanya darurah ya, ya tapi kalau ada sebagian saudara-saudara kita udah sanggup lebih jauh dari kita udah nggak pakai uang kertas ya hebat saya bilang ya, hebat cuman pakai dinar pakai dirham ya tapi itu cuma bisa terjadi di dalam komunitas kecil ya selama itu bukan policy nasional ya jadi jadi jadi souvenir ya demikian gimana mas ada lagi komentar atau pertanyaan ada pertanyaan lain pak atau komentar lain pertanyaan bodoh diharapkan karena yang saya sampaikan ini hal bodoh sebetulnya jadi bodoh itu adalah penyakit umum pak jadi nggak usah khawatir silahkan pak Molekus selamat malam semua. Hanya saya sampaikan salam masih bermain lagi mengenai riba. Bisa-bisa terasa. Mengenai riba. Oke, yang versi yang dipakai sekarang ya. Tapi saya mau kasih background dulu. Ya. Pada saat pidato wada, salah satu yang menjadi topik Rasulullah itu adalah e, soal riba. Yang tiga hal utama itu emansipasi, riba, dan rasialisme. Satunya adalah riba. Ya. Yang dilarang adalah riba sebagaimana yang dipraktekkan oleh ibnu Abbas. itu namanya riba jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Seseorang meminjam uang kepada orang yang lain untuk satu bulan tanpa bunga. Tapi waktu satu bulan dia nggak berhasil mengembalikan. Kemudian krediturnya bilang, yang memberikan uang bilang. Kalau saya perpanjang sebulan lagi, tetapi kena satu persen atau dua persen dan seterusnya, ya, itu riba jahiliyah. Ya, jadi riba jahiliyah itu pada dasarnya adalah dam, penalti keterlambatan membayar, ya, bukan bunga dalam pengertian sekarang. Yang kita praktekkan hari ini, begitu undersigning signing akad kredit. Argo udah jalan Lihatnya bedanya ya mas ya? Yang satu hanya sebagai penalti Atau hukuman Yang satu memang bunga adalah Nilai sewa uang Nah inilah yang nggak boleh ya. Kemudian Secara prinsip Secara filosofis Bunga itu sewa terhadap uang Berdasarkan unsur waktu Bukan berdasarkan unsur hasil ya. Jadi kalau bank syariah Bunganya bank syariah aduh, sungguh, Bunganya berapa di bank syariah pak? Jadi dia bilangnya bunganya bank syariah Berdasarkan hasil Kalau ada hasilnya Hasil tersebut dibagi Kalau nggak ada hasilnya Dan alhamdulillah mebank syariah Belum pernah nggak bagi-bagi hasil ya pak? belum ya. Alhamdulillah sampai hari ini bank syariah masih terus bagi hasil. Berarti ada yang dihasilkan. Ya. Cuman hasil tadi tidak bisa diperjanjikan di depan dalam bentuk suatu fix persentase tertentu. Ya karena kita nggak bisa memprediksi apa yang terjadi pada suatu waktu tertentu kan. Kita cuman mengatakan nanti kalau dah hasil kita bagi dua ya. Nah bagi duanya kita tanya. 50-50, 70-30, 60-40. demikian. Hmm. Ini kecil kelihatannya. Perbedaannya gak, gak seksimilikan lah. Bagi yang menganggap itu kecil. Tetapi secara filosofis sangat berbeda. Demikian mas. Ada lagi belum jelas? Mungkin atau poin yang tadi udah jelas ya. Ini ini ini sulit dijawab. Ya. Karena KPR itu kan 10 tahun, 20 tahun. Ya. Nanti ini menyakitkan sekali nih. Kalau kita udah keburu tua, ya udah pensiun, terus baru lihat waduh 20 tahun rumahku ini kucicil dengan darah ini. Ya. Dengan sesuatu yang Men, apa, mendatangkan bara api di perutku ini. Yeah. Tapi gini ya, di dalam al baqarah pun juga mengatakan, yang belakang itu lupakanlah, ya. Yeah. Tapi tinggalkan nasi sariba yeah. tapi lupakan, ya udah-udah lewat itu tinggalkan. Jangan dipikirin, jangan merasa bersalah, jangan merasa berdosa, nanti susah hidup kita. Yeah. Tapi yang ke depan aja. Seperti yang lain-lainnya KPR juga ya semua yang berdasarkan bunga menurut fatwa Dewan Syariah Nasional adalah riba. Ya. Cuman sekali lagi ada dua challenge kita ke bank syariah. Pertama mungkin challenge masalah harga. Wah, mahal nih bank syariah kalau di bank konvensional lebih murah ya. Saya rasa hal ini masih lebih mudah kita taklukkan lah. Kalau kita mau beli barang bagus, mahal, enggak apa-apa. Mendingan barang jelek, tetapi murah. Jadi kita ambil bank syariah aja walaupun lebih mahal. Yang kedua yang agak sulit memang. Kadang-kadang bank syariah sendiri karena kemampuannya masih kecil, ribet dia, udah mahal ribet, dananya enggak cukup, dan sebagainya. Ini yang para ulama mengatakan, kalau memang kondisinya darurat itu masih nggak apa-apa. Misalnya pengusaha besar mau bikin mau bikin dam 500 miliar, ya nggak banyak bank syariah yang mau kasih kredit seperti itu. Mas harus terhenti, ya karena masalah ini. Gitu. Tapi kalau untuk rumah tangga, kalau belum kedesak amat ya sebaiknya carilah bank syariah lah. enggak jelek-jelek amat kok Bang Syaria dan enggak mahal-mahal amat. Bang. Hai. Waktunya sudah menunjukkan jam 1.00 lewat Terus sekali lagi saudara-saudara sekalian, akhir-akhirnya memang tetap yang ujungnya segala sesuatu itu adalah iman. Bagaimana keyakinan kita Bagaimana konsep kita tentang hidup ya. Kalau sudah kita menyatakan bahwa kita beriman Dan kita ingin Islam secara kafah ya marilah kita usahakan Untuk kalau bisa setiap saat memilih Yang berdasarkan syariat Walaupun belum sempurna Islam is a process of becoming Not a state of being Kemudian mungkin Hal-hal yang sifatnya masih hilafiah hendaknya janganlah dibesar-besarkan Musuh ini jelas ya. Musuh ini jelas Musuh yang besar itu jelas Jadi jangan ada yang masalah hilafiah Masalah kembali lagi Masalah klasik Yang tadi kunut apa enggak Yang tadi 23 rakaat apa 11 Ya bahkan terakhir sekarang-sekarang ini mohon maaflah saya nggak mengatakan itu hilafiah ya tetapi sejak makin banyaknya orang yang belajar ke Saudi Arabia setelah Turki Utsmani runtuk setelah dikuasai oleh keluarga saud maka perdebatan itu udah mulai meningkat kepada celana panjang apa pendek jenggot atau tidak jenggot ya aurat itu yang mana bagi perempuan Uh, saya pikir namanya dakwah ya dakwah Apa yang perlu disampaikan Sampaikan Tapi kalau itu sudah membawa kepada Perpecahan ya, Ini yang harus kita sadar ya. Karena selama ratusan tahun Kita mengetahui Islam itu sunni aja Pada berapa mashab ya. Mashabnya banyak ya. Berarti selama ratusan tahun Kita sudah terbiasa dengan Perbedaan itu adalah rahmat Anda Hanafi Iya kan nanti Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ada yang agak beda sedikit Namanya Syiah Jelas saya masih sholatnya 5 kali sehari pak ya 17 waktu Eh 17 rokaat 5 kali sehari Ada juga yang 17 rokaat 3 kali sehari Ya Bener kan? Tahu kan? Ya Yang disebut si'i itu sekarang Mereka itu cipta rakaat Tiga kali sehari Tapi minimal Mereka masih punya dalil Di Quran yang disebut itu Dalam tiga waktu gitu. Jadi mereka sholatnya tiga kali sehari Yang dua di jama Tapi masih sholat lah Menurut saya Masih sholat Saya tidak mengatakan bahwa Jangan Jangan dilarang syiah itu ya. Tapi syiah Sebagai keyakinan itu urusan mereka ya. Mereka masih punya dalil juga kok Walaupun gak, belum tentu benar Yang kita harus hadapi Adalah syiah sebagai ideologi ya. Kalau mereka aktivitasnya sudah Menyebabkan bangsa ini Pecah Itu harus dihadapi demi pula yang lain-lain lainnya ya ya kita baru punya baru punya asing berapa orang ini berapa persen kita udah kalah kabut kan coba bayangkan kalau umat Islam ada golongan ini golongan itu dan sebagainya ya jadi pesan saya dan ini terjadi di banyak masjid-masjid terjadi perebutan kekuasaan siapa yang menjadi pengurus masjid ya. ini alirannya mana nah, ini menyedihkan ya. kalau memang Masjid tradisional oke okay lah memang udah jelas dari mana wakafnya siapa segala macam tapi kalau di kantor-kantor seperti ini di kalangan intelektual masih ada yang rebutan saya muhammadiyah kita dominasi pengurusan masjid ya. atau saya apalah ya nah itu udah nggak pas ya. mari kita prioritaskan kepada hal-hal yang besar jangan memperdebatkan hal-hal yang Yang selalu bisa diperdebatkan ya. Karena memang budaya Islam itu adalah Budaya kritis sejak ratusan tahun ya. Dan kita bersama-sama membangun keimanan untuk hal-hal yang pokok Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh